لا تحمين التعلم التعلم للفائدة للفادة وأنفع عن دفاع الفتوح المنور الصاحب تبين الصحو <تصفيق> جلس يروها لذين ونخاصة ما تنعمه عسى الله رضي صاحب الكتاب الشامل سجنب حدثني من قد من سيدنا محمد بن الله الدرك جميع أولياء هذا البلدة خاصة الهبي بهذه الصلاة شام السان والحق عن ساز. صاحب الحرم من قام جع ابن الشيخ انس يق ولينا ولي نخاصم والد ابن العامه ان الله يغشاهم بالرحمه وينفرهم باسم الجنه ان يفتح عبد الحارفين والجن علم التاويل وجان من علماء العامل وارزقنا سواء السبيل على هذه النيا وكل نيا صالحه جامع شاملا الاخره Akhmalha wa tamabijahar al bari wa saad al albiyah. Olehnya Nabi Musa as. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Fatiha. Insha Allah. Inasallahu alaikum. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Al-Rahman al-Rahim. Kami tina. Alhamdulillah. Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulullah Sayyidina wa nabina wa maulana muhammad bin Abdullah, Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kepada kita Masih senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita Sehingga kita bisa hadir pada Pengajian rutin Ahad Subuh Ada di Masjid Toha Kawasan Pondok Pesantren Sunni Asalafiyah ini Sungguh tidak ada suatu Majlis apapun yang lebih baik daripada majelis ulil iman karena majelis inilah satu-satunya majelis yang rasulullah saw membanggakannya dan lebih mengedepankan majelis ini dari majelis yang lainnya karena pernah satu saat rasulullah masuk ke dalam satu masjid dan di dalam masih terbagi beberapa kelompok manusia dari kalangan para sahabat. Sebagian mereka berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan sebagiannya lagi mereka saling membahas tentang ilmu. Ada majlis zikir, ada majlis ilmu. Terus bagaimana Rasulullah menyikapinya? Rasulullah tidak masuk ke dalam majlis zikir tapi justru bergabung dengan majlis ilmu. Ketika ditanya oleh para sahabat kenapa wahai ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, "Mereka yang sedang berzikir dan berdoa kepada Allah, insya Allah 'a'tahu wa insa'a lam yufti." Kalau Allah menghendaki, Allah akan memberikan apa yang diminta. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, ya Allah pun tidak akan memberikan apa yang diminta. Terus kenapa Rasulullah masuk ke dalam majlis zikir, Rasulullah menjawab: Innama buidtu muallima. Aku ini diutus oleh Allah itu sebagai pengajar menyampaikan syariatnya Allah. Bagaimana Rasulullah lebih mengedepankan, lebih mendahulukan majelis ilmu di atas majelis fikir. Karena itu, syukur alhamdulillah kalau kita semuanya ini masih Allah takdir, masih Allah berikan hidayah dan taufiknya terus. Sehingga kita bisa tetap istiqamah Hadir ada di majlis ilmu. Pada saat ini al Habib Taufik bin Abdul Gadir Asgaf Lagi ada uzur Tidak bisa mengisi Pengajiannya Kerana itu digantikan kepada Al-Fakir Sekarang untuk meneruskan Pada pengajian Dari yang lalu masuk ke dalam hadis oh. Sekarang masuk ada hadis yang ke-10. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khalikin nasa Bikhulukin hasan Itaqillah. Katanya Rasulullah bertakwalah kalian kepada Allah Kerjakan semua Perintahnya Allah Dalam artian Intithalu awamirillah Wajtina Bunawahi Kerjakan semua yang diperintahkan Allah Tinggalkan semua yang dilarang olehnya. Hai sumakunta dimanapun kalian berada. Artinya apa? Takwa itu tidak mendasarkan pada waktu tertentu. Dan tidak ada tempat tertentu. Tuntutan takwa ini tidak harus ada di masjid. Toh, sampai yang takwa. Kalau di luar masjid gak perlu takwa. Tidak. Bukan di bulan Ramadan. To, sampai dituntut untuk bertakwa. Lalu di luar bulan Ramadan. Gak perlu takwa. Tidak. Hai sumakunta. Dimanapun kalian berada. Dan kapanpun waktunya. Takwa. Jangan nanti kalau di dalam masjid khusyuk memperbanyak ibadah zikir eh keluar masjid matane jelas-jelatan melihat yang haram ayo ya. langsung ganti majlis dari masjid masuk ke <guluh> masuk ke bioskop gitu <guluh> hai cuma kuntah di kalian berada ada di rumah takwa, ada di masjid yang takwa, ada di pasar takwa. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau sudah waktunya sholat dimanapun kalian berada, sholat. Kalau sudah waktunya untuk mengerjakan ibadah yang lainnya dimanapun dan kapanpun itu kerjakan. Ini namanya. Haki kau takwa, sebenar-benarnya takwa. Jadi enggak nunggu ada tempat tertentu, enggak nunggu pada waktu yang tertentu. Nah, kemudian teruskan waad bi esyiatal hasanata tamhuha dan ikutkanlah dari perbuatan buruk yang kalian kerjakan. Dengan perbuatan yang baik Dengan ibadah Tamhuha Yang akan bisa menghapuskan itu Alhasanah Ha kepada asseyi'ah Kalau sudah berbuat Maksiat Kalau sudah berbuat dosa Jangan terus Untuk diteruskan Perbuatan dosa tersebut Kalau sudah terlanjur Mungkin kalah sama nafsunya, akhirnya berbuat maksiat, minum homer. Jangan kemudian diam dengan setelah mengerjakan maksiat. Ini diajarin Nabi, kita ini sebenarnya tidak akan lepas dari dosa. Kalau para Nabi itu maksum, apa maksum? Istihalatuhuku iddunuk wal maksiyah minhum. Mustahil akan terjadi kemaksiatan atau perbuatan dosa dari para nabi Apa? Allah yang jaga Allah yang jaga mereka mau berbuat dosa Bakal Allah cegah Karena Allah yang memberikan penjagaan dari segalanya Tapi kalau kita bagaimana yang bukan para nabi kita masih memungkinkan Untuk berbuat Dosa Bahkan dalam satu riwayat Dalam satu riwayat hadis, Allah ini sudah Mentakdirkan artinya Sudah harus wajib ada Kalau dari kalangan Manusia ini yang berbuat Dosa Seandainya pun Bahkan dikatakan disini Seandainya manusia sedunia semuanya ini jadi orang muslim, jadi orang paling taat. Sudah tidak ada lagi kecuali dia sebagai orang yang pantas untuk masuk ke dalam surga. Ini. Kalau sudah tidak ada orang yang maksiat sama sekali, semuanya itu layak masuk ke dalam surga. Allah bakal musnahkan, Allah bakal ganti. Allah pasti akan menciptakan makhluk-makhluk yang melakukan maksiat. Kenapa? Karena Allah ini sudah dengan kehendaknya menciptakan neraka sebagai tempat untuk mengadab. Karena Allah dengan sudah kehendaknya dari Allah sudah menjadi ketetapannya Allah. Apa? Memberikan catatan. Ampunannya kepada hamba-hamba yang melakukan taubat Pintu taubat Allah sudah dibuka Kalau sekarang orangnya Manusianya ini semuanya gak ada yang berbuat dosa Berarti sia-sia pintu taubatnya Allah Berarti sia-sia Allah menciptakan neraka Padahal pak, Kalau sudah menjadi ketetapannya Allah enggak bakal akan berubah. Dan yang dilakukan Allah itu pastilah tidak ada satu kesia-siaan loh. Makanya, Pak, pasti kalau apa manusia ini pernah berbuat dosa. Ya, selama itu bukan para nabi Allah yang mereka itu maksum masih memungkinkan untuk berbuat dosa. Ya, masih memungkinkan untuk berbuat dosa kalau waliullah bagaimana? Waliullah itu mahfud Kalau mahfud itu Masih Dijaga oleh Allah Cuman ada kemungkinan Juga untuk terjadi Perbuatan maksiat Kalau nabi dijaga Dan mustahil untuk terjadi Perbuatan maksiat dari para nabi Allah Lu nabi Adam Yang apa? bagaimana dengan Nabi Adam apa yang dilakukan oleh Nabi Adam sudah ditempatkan ada di tempat yang mulia yaitu di surganya Allah Ini, lalu apa melakukan satu kesalahan kan memakan buah kuldi katanya maksum lho kok berbuat maksiat ini sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi takdirnya Allah. Kenapa? Lihat ayatnya, firmannya Allah SWT. Wa idhkala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tatkala Tuhan kita Allah berfirman kepada para malaikatnya apa yang dikatakan oleh Allah? Ini ja'ilun, aku sesungguhnya aku menjadikan di mana menjadikannya? Apakah itu fisur fil jannah ada di dalam surga? Fil ardi ada di bumi. Siapa khalifah? Seorang pemimpin. Siapa yang dimaksudkan khalifah di sini? Nabi Adam. Allah kepingin menjadikan khalifahnya yaitu Nabi Adam di mana? Ada di bumi Allah. Lah sekarang Nabi Adam masih berada di surga. Nah, sudah menjadi ketetapannya Allah harus turun. Cuman sunnatullah ini pastinya ada sebab akibat. Makanya apa? Sudah diatur sebabnya nanti yang pasti pak, Kamu harus turun ke bumi untuk menjadi khalifahku. Itu Ya, jadi bukan karena apa? Oh, berarti sudah tidak maksum lagi Nabi Adam. Tidak. Iya, kalau kita semuanya ini maksiat itu dari diri kita. Alam ya? Kalau para Nabi Allah, maksiat. Ya. Tidak ada suatu mereka itu maksum. Tidak ada satu kemaksiatan. Dan mustahil terjadi kemaksiatan dari para Nabi. Tapi kalau kita yang bukan Nabi, memungkinkan untuk melakukan satu maksiat. Cuma bagaimana kalau kita pasti melakukan maksiat ini? Nih Nabi ngajari. Wa adbi'is sayyiatal hasanata tamhuha. Kalau kalian sudah melakukan satu kemaksiatan, ikutkan. Kerjakan setelah kemaksiatan itu dengan al-hasanata. Perbuatan baik atau ibadah Kenapa? Kalau sudah melakukan maksiat Ya Allah Main judi, minum homer Segera untuk mengerjakan satu hasanah, satu ibadah Kenapa? Karena ibadah itu akan bisa melebur dosa-dosa dari maksiat yang kita kerjakan Enak Ini termasuk satu keuntungan kita sebagai umatnya Rasulullah Kalau umat-umat yang dulu Maksiat itu kadang penebusnya apa? Bunuh diri gelem sampai kira-kira mau siapa yang minum kormer, ayo bunuh diri sekarang, baru diterima tobatnya. nggak mungkin ada yang mau ya. Nah kalau kita bagaimana lakukan perbuatan ibadah yang paling pertama ibadah yang harus kita kerjakan taubat, tobat toh kalau sudah ngerjakan maksiat cepat-cepat untuk mengerjakan taubat, cepat-cepat perbanyak ibadah. Kenapa ibadah yang kita lakukan itu akan bisa melebur pada perbuatan maksiat yang telah kita kerjakan? Enak kan? Wa'adhi hey. syaitan al hasanatata muha. Kalau sudah terlanjur, ini sebenarnya menjadi bukti. Kita ini kebanyakan tidak lepas dari dosa. Tapi kalau sudah terlanjur berbuat dosa, ya apa? Solusinya bagaimana? At bi isayi atal hasanata. Dan cepat-cepatan kerjakan ibadah. Ayo bersegera untuk mengerjakan ibadah. Kenapa? Ibadah itu yang akan bisa melebur dosa dari kemaksiatan yang sudah kita kerjakan. Hah, ya. Nah, baru dilanjutkan wahalikin nasi, bihulukin Hasan, dan berakhlaklah kalian kepada manusia kepada sesamanya bihulukin Hasan dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Ini menunjukkan Bagaimana kemuliaannya akhlak. Nabi kalau ngasihin nasihat. Tidak lepas. Dalam masalah ini akhlaknya yang bagus. Akhlaknya itu yang bagus. Jangan menjadi orang yang arogan. Ya apa orang arogan. Ini biasanya. Kepingin dihormati. Tapi tidak mau menghormati orang lain. Ini berarti akhlaknya kurang baik. Jadi orang tua yang akhlak, enggak cuma akhlak kepada orang tuanya, sama anak juga akhlak. Apalagi sebaliknya jadi anak yang akhlak sama orang tua. Ya oh, kok orang tua akhlak sama anak? Berbagus dalam pengajaran kepada anak bagus karena kalau sampean ini sudah buruk akhlaknya di depan anak bakal ditiru akhlaknya sampean. Yang nantinya akhlak itu yang akan diperbuat anak kepada sampean sendiri balik kepada sampean nantinya. Ngajari kalau untuk cara manggil yang bagus panggil nak Jangan manggilnya sembarangan, kadang ngasih julukan yang tidak bagus. Eh, ketek ke sini. Bakal nanti dibalas. Opo kepo, akhir gitu nanti ya. ya. Yang akhlak. Walaupun itu dari orang tua kepada anak, yang akhlak. Ini, Nabi tidak memberikan satu kekhususan akhlaknya kepada siapa. Bukan hanya kepada orang yang lebih tua atau kepada orang tuanya dia wahalikin nasa secara umum berakhlak kepada sesama manusia bihulukin Hasan, paham ya? Orang tua kepada orang tua, dan tetangga. Nih karena bagaimana? Nabi ini karena memang sudah jelas dalam hadisnya beliau menyatakan innamabui'tsu liutammima makarimal akhlaq Sesungguhnya hanya saja diriku ini kata Rasulullah diutus oleh Allah itu sebagai penyempurna akhlak. Lihat kan. Nabi bukan menyatakan aku diutus untuk membawa akhlak yang mulia. Tapi beliau menyatakan apa? Li utam karimal. Artinya apa? Akhlak itu akhlak mulia sudah ada. Tapi belum bisa sempurna. Kecuali setelah datangnya Rasulullah. Akhlak-akhlak yang baik akan menjadi lebih sempurna. Dengan kehadiran Rasulullah. Dengan diutusnya Rasulullah. Bagaimana Nabi akhlaknya? Beliau ini terkenalnya bukan karena beliau ini sebagai orang yang berilmu. Tidak. Di kalangan orang Arab justru beliau dikenal sebagai anak yatim. Beliau dikenal sebagai pengembala. Tapi bagaimana kemuliaan beliau di hadapan orang-orang kafir Quresh yang begitu keras? akhlak yang lebih berpengaruh akhlaklah yang lebih dominan. karena dengan keberhasilan ini dengan akhlak yang beliau bawa yang begitu mulia akhirnya berhasil pula dakwahnya beliau dalam menaklukkan orang-orang kafir gures, langsung banyak yang ikut masuk ke dalam Islam bagaimana dalam satu cerita Dimana beliau setiap kalau mau ke masjid Pasti ada satu orang yang ganggu Mau yang jalannya dikasih kotoran Kadang dilempar Setiap mau ke masjid Tidak berangkat dari masjid Tidak pulang dari masjid Pasti diganggu Kalau kita bagaimana? Lu pulang ambil celurit Langsung sudah Ya atau langsung apa, Datangi rumahnya Di keroyok atau yang lainnya Itu kalau kita Tapi bagaimana Nabi tetap Beliau tidak membalas Setiap hari-harinya juga gitu terus Sampailah kok satu saat Singganggu ini gak ada Lewat Nabi Kok gak ada yang ganggu ya Pulangnya loh, kau nda ada yang ganggu sampai dapat 3 hari kau nda ada yang ganggu ya nabi kangen Kalau kita mungkin nopo, oh, oh, tak tunggak nopo ya, sakit sak keluarga sak tujuh turunan paling gitu. Kalau bisa mati sekalian langsung paling gitu ya. Tapi bagaimana kalau nabi? Justru kalau nggak ada gangguan orang itu nggak ada tambah ditanyakan. Pulang ini yang biasa yang ganggu aku mana sekarang Ditanyakan oleh Nabi Akhirnya ada yang menyatakan Oh ya Rasulullah beliau sekarang lagi sakit Dia lagi sakit ada di rumahnya Oh iya sakit iya Beliau langsung segera pulang Rasulullah pulang Ngambil sejumlah uang Beli makanan Beli-beli roti Beli nobuah Dibawa dan datang diketuk pintu rumahnya Tok tok tok Siapa? Ana Muhammad Aku adalah Muhammad Ya apa dengar Kalau Rasulullah datang Bahkan tambah mendatangi rumahnya tersebut Waduh Rasulullah sekarang Muhammad ini mau balas sama aku ya Bales sih waktu aku enggak mampu lagi Aku sakit seperti ini Ini datang mau balas ini ya Biasanya tak ganggu kalau mau ke masjid sekarang aku lagi tak mampu gini, lagi sakit. Rasulullah datang mau ganggu ini ya, Muhammad ini ya. Akhirnya tetap dengan sedikit ketakutan dibuka, datang dibuka sambil ketakutan mau apa engkau Muhammad, mau balas ya? Bagaimana jamaah Rasulullah? Oh tidak, aku tidak mau balas. Aku ini kangen sama kamu Kok tidak ada selama tiga hari Mana kok tidak ganggu aku Duh ya apa ya. Aku sekarang katanya Dengar kamu sakit Nah ini aku datang mau menjenguk Dengar Nabi Kalau mau menjenguk ya apa orang kafir ini Langsung nangis Sambil menyatakan Ashadu allaha ilaha illallah Wa ashadu annaka rasulullah sudah aku bersaksi bahwasanya apa tiada Tuhan selain Allah dan aku juga bersaksi bahwasanya engkau adalah benar-benar utusannya Allah. Kenapa kau bisa seperti ini? Ketahuilah temanku yang biasanya bareng aku ganggu engkau selama sakitku ini datang untuk jenguk aku. Tapi padahal engkau yang selama ini tak ganggu terus. Justru kok tambah datang untuk menjenguk aku. Lihat Dengan akhlannya beliau yang begitu mulia. Akhirnya bagaimana? Akan justru tambah menarik. Dari orang-orang kafir yang terkenal keras. Sehingga menjadi lunak dan ikut menjadi pengikutnya. Rasulullah. Makanya pantas. Ketika Saidah Aisyah ditanyakan bagaimana akhlaknya Nabi, dijawab wa innaka la tukhul Qur'an. Ada akhlaknya Nabi itu adalah seperti Quran yang berjalan. Plek sama persis dengan apa yang ada di dalam isinya Al-Qur'an. Ya pantas juga bagaimana memang Allah yang Mendidik Nabi Allah lah yang langsung Memberikan pengajaran Akhlak kepada Nabi Sehingga pun Allah sampai memuji Di dalam ayatnya Di dalam firmannya Sesungguhnya dirimu ini wahai Muhammad Adalah benar-benar Di atas Daripada akhlak-akhlak Yang mulia Bukan engkau ini memiliki akhlak yang mulia. Akhirnya apa? Disamakan nanti dengan akhlaknya para nabi yang lainnya yang juga mulia. Enggak lah Allah lil istiqla di atas dari akhlak-akhlak yang mulia. Kalau sudah ada akhlak yang mulia dengan akhlakmu ini, way Muhammad lebih dari akhlak mereka yang sudah mulia. Faham ya? Nah karena itu nih yang menjadi Satu ajaran dari Rasulullah Ketika ini sebenarnya Sebagaimana dalam masanya sebenarnya penggabungan Antara Memperbaiki hubungan kita dengan Allah Dan dalam memperbaiki juga hubungan kita dengan sesama manusia ini sebenarnya satu metode dari Nabi. Apa dalam mengerjakan Habluminallah wa habluminan? Habluminallahnya kita hubungkan sama Allah mungkin ada celah. Hadis ini sebenarnya bentuk pengajaran dari Nabi yang komplit bagi kita. Habluminallahnya mungkin kita ada suatu hubungan yang kurang baik dengan Allah. Yaitu dari apa? Perbuatan dosa yang kita kerjakan cara memperbaiki perbuatan itu cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah wa adbi isaiyatal hasanata tamhuha kalau sudah ngerjakan satu perbuatan jelek kita sudah pertama dituntut takwa ayo takwa itu sebagai cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah cara untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Hablum min allah pertama takwa. Kerjakan yang menjadi kewajiban kita, yang Allah perintahkan kepada kita dan jauhi segala yang Allah larang. Kalau sudah terlanjur terjun dalam kemaksiatan, ada caranya untuk mempertetap memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Apa? Wa adbi'is sayyi'atal hasanatu tamhuha. Ikutkan dari perbuatan dosa itu dengan ibadah. Dan ibadah itu yang justru akan melebur perbuatan dosa. Kalau sudah dilebur berarti apa? Kita masih bisa untuk memberikan hubungan yang baik dengan Allah. Habil minal, habil minanasnya bagaimana caranya? Kalau mau untuk secara sosialisasinya dengan masyarakat, hubungan sosialnya dengan masyarakat kuncinya satu apa? Wah kali kena sabi kalau Hasan faham eh ya? dua cara yang sudah komplit yang diajarkan Nabi kepada kita pertama pasti kita itu tidak lepas hubungan kita dengan siapa? Allah cara untuk memperbaiki hubungan dengan Allah pertama takwa ayo yang beribadah kerjakan jangan sampai lupa solat lima waktu Jangan sampai lupa puasa Ramadan, Jangan sampai meninggalkan zakat. Kalau mampu jangan tinggalkan haji. Ini hubungan takwa kita. Dan tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Itu yang justru akan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau tidak taunya ada perbuatan dosa yang kita akan. Cara supaya bisa tetap hubungan kita baik dengan Allah. Atbi isayiatal hasanata tempuhat ikutkan dengan Buada yang akan melebur dosa kalau sudah terlebur hubungan kita masih baik sama Allah. Tinggal satu kita enggak lepas dari hubungan dengan sesama manusia, tadangan sesama manusia. Ya apa caranya? Kuncinya satu, wa khaliqin nasa bi Berakhlaklah kalian nih yang akhlak ke badan dengan akhlak yang baik kepada sesama manusia lengkap sudah, ya nggak ada yang kurang kalau syariat Islam. Kalau syariat Islam ini nggak ada yang kurang, benar-benar ada hubungan antara ayat yang dari Allah dalam Al Qur'an dan antara apa yang datang dari Rasul kaitannya sudah. Kalau sudah perintahnya dari Allah. Hablu min Allah wa hablu min Nas. Jangan lupa hubungan sama Allah yang baik. Hubungannya sama Allah yang baik. Kerjakan dengan takwa. Ibadah jangan ditinggalkan. Maksiat jauhi hablum minannas hubungan dengan sesama manusia diatur dalam hubungan sosial pastine manusia ini saling harus ada kerjasama satu sama lain enggak bisa hidup sendiri-sendiri ya enggak bisa hidup sifatnya nafsi-nafsi sendiri-sendiri enggak ada kepedulian sesama manusianya enggak bisa enggak akan lepas dalam bermasyarakat pasti ada hubungan sesama tetangga, hubungan dalam keluarga, dan hubungan dengan masyarakat yang lebih luas. Sosial pasti itu ada. Kemudian apa caranya kita? Diajari oleh Nabi. Akhlak kalau ngadapi manusia. Kalau ngadapi Allah dengan takwa. Kalau ngadapi manusia dengan akhlak akhlak yang mulia baru bisa mendapatkan apa hubungan yang baik dengan sesama manusia jelas ya